Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Selasa 26 Maret 2019 dibacakan Ardiansyah. Warga Kutablang minta pemerintah keruk waduk Payani. Produksi pala basa Abdia menurun drastis. Banyak longsor di lintas Perla penaron belum ditangani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 Danlon Kondisi Waduk Payani Kecamatan Kota Biren yang memiliki luas mencapai 200 hektar lebih kini mulai dangkal. Pendangkalan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu namun belum juga ditangani. Gesi Desa Kulukuta Kota Blang Farudin Amin menyebut luas Waduk Payani yang mencapai 200 hektar lebih mengelilingi 7 desa yaitu Desa Kulukuta, Gleputuh, Bukit Dalam, Paludama, Palu Raya, Palu Pradi dan Blangme. Selama ini waduk tersebut menjadi sumber air untuk dialiri ke ribuan hektar sawah di Kecamatan Kutablang. Namun kondisi waduk sudah dangkal sejak beberapa tahun lalu. Karena itu butuh normalisasi agar bisa menampung banyak air untuk dialiri ke ribuan hektar sawah di kecamatan tersebut. Camat Kutablang Muksin menambahkan waduk Payani tidak hanya dimanfaatkan sebagai irigasi namun juga memiliki potensi yang menggiurkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya menjadikan waduk sebagai kawasan wisata. Sejak dicat dan ditata dengan rapi, kini setiap harinya masyarakat di sekitar mulai ramai berkunjung ke waduk. Sederlun produksi biji pala basa termasuk minyak pala di Kabupaten Aceh Barat Daya semakin menurun. Hal ini disebabkan ribuan hektar areal tanaman pala mati diserang hama. Sementara rehabilitasi atau permajaan tanaman pala tidak dilakukan serius. Muhammad Amin, pedagang pengepul biji pala di Abdiya, mengakui stok biji pala basah dan kering di tingkat petani semakin berkurang. Produksi berkurang antara 50 hingga 60 dibandingkan era tahun 90-an. Menurutnya, menurutnya, produksi pala akibat tanaman pala banyak mati, diserang hama pengerek batang dan jamur akar yang sulit dikendalikan. Ironisnya, di tengah produksi terus menurun, harga pala di tingkat petani juga turun dan sering tidak stabil. Seperti biji pala basah di petani saat ini Rp16.000 per kilogram dari harga beberapa bulan lalu Rp22.000 per kilogram. Biji pala kering Rp40.000 per kilogram atau turun dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Mengatasi menurunnya produksi pala, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian di melakukan rehabilitasi secara besar-besaran tanaman pala yang telah punah. Darlun beberapa titik longsor di badan Jalan Perlak Penaron Aceh Timur belum ditangani oleh Pemprov Aceh melalui dinas terkait sehingga rawan kecelakaan. Jalan Perlak Penaron Lokop Aceh Timur ini tembus ke Gayulu sehingga menjadi kewenangan Pemprov Aceh untuk pemeliharaan. Dari amatan di lapangan terdapat beberapa titik longsor yang parah seperti di dusun Gedung Janeng, Gampung Berandang, kemudian di perbatasan Gampung Semanah Jaya dengan kecamatan Penaron. Selain dari Perlak ke Penaron badan jalan longsor juga banyak terdapat dari Penaron ke Lokop. Longsor telah terjadi sekitar beberapa bulan lalu namun belum ada tanda-tanda dinas terkait memperbaikinya. Lintasan ini dilalui empat kecamatan di Aceh Timur yaitu Perlak Barat, Ranto Perlak, Penaron dan Kecamatan Serbajadi yang berbatasan langsung dengan Pinding Kabupaten Gayo Lues. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun satu rumah semi permanen milik Rusnawati 50 tahun warga desa Fajar Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya hangus di lahap si jago Merah pada selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pusdal Ops BPBK Aceh Jaya Destian Yurisvan mengatakan kebakaran rumah yang ditempati di Rusnawati bersama dua anaknya tersebut terjadi pada pukul 03.23 waktu Indonesia Barat. Saat api membesar, penghuni rumah berhasil lari menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga yang mengetahui kebakaran segera ke lokasi dan berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api yang membakar rumah baru dapat dijenakkan setelah BPBK Aceh Jaya mengerahkan satu unit mobil pemadam ke lokasi. Penyebab kebakaran sedang ditangani pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Jadlun Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Singkil belum satu pun menggelar kampanye rapat umum sejak jadwal kampanye rapat umum dimulai 24 Maret lalu. Adapun pelaksanaan kampanye mulai tanggal 24 hingga 13 April. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto, membenarkan selama tiga hari ini partai politik tidak ada yang memanfaatkan jadwal kampanye rapat umum. Hal senada sebelumnya disampaikan Ketua Divisi Kampanye KIP Aceh Singkil, Dodi. Menurutnya sejauh ini dirinya belum menerima surat tembusan pemberitahuan partai politik yang akan melaksanakan kampanye terbuka. Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil menetapkan 11 lokasi kampanye terbuka. Lokasi kampanye seluruhnya di lapangan sepak bola yang tersebar di sebelas kecamatan di kabupaten itu. Darlun Balai Benih Ikan Lukup Badak Pegasing Kabupaten Aceh Tengah melakukan percobaan pengembangan ikan temedu Ikan jenis ini biasanya hidup di aliran sungai yang berada di kawasan pedalaman dan sering menjadi salah satu ikan buruan para pemancing. Kepala BBI Lukub Bada Iwan Hasri mengatakan setelah dilakukan evaluasi, ikan temeduk berpotensi untuk dikembangkan. Ikan temeduk bentuknya hampir menyerupai ikan pedih atau sejenis ikan bawal air tawar. Namun ikan jenis ini jarang dijumpai dijual di pasar karena habitatnya jarang ditemui para nelayan Danau Lutawar. Menurut Iwan Hasri, pemijahan terhadap ikan temudu sudah berhasil dilakukan oleh pihak BBI Luku Bada. Untuk saat ini sedang diupayakan pemijahan secara massal sehingga nantinya bisa langsung ditebar. Pertumbuhan ikan ini sangat cepat, telurnya juga produksinya gampang. Ia menambahkan target pengembangan ikan temudu akan difokuskan ke beberapa daerah di Aceh Tengah khususnya untuk pemberdayaan masyarakat pedalaman Ikan jenis ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat bila bisa dikembangkan dengan baik. Sebelumnya, BBI Luku Badak juga telah berhasil mengembangkan ikan endemik Danau Lutawar, yaitu ikan depi. Bahkan belasan ribu ikan depi telah ditebar di Danau Lutawar untuk menjaga kelestarian ikan tersebut. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, berita malam edisi.